ini hadir bareng spasio musik yang cukup luar biasa siapa lagi kalau bukan si cantik Denny Ar Mila Hvala. Oh